Matur Nuon, olah artisnya New Monata, luar biasa malam hari. Dengan Mata Dewa, Newbie dan juga DL Light Tank. Terima lah persembahan dari Anissa Rahma New Monata. Monggo. Monggo. tuk tapang lagi kau tega सौर oh, no.